Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazda du eemanan ma'imanihim walillah junudus samawati wal ard Wahai Allah, Pemahami dan Hakim. Saya bersaksi tidak ada yang maha esa selain Allah, Yang Mahakuasa dan Mahakalim. Saya bersaksi Muhammad adalah Rasul-Nya. Ya orang-orang yang beriman, bertakulah kepada Allah dengan penuh kesalehan, dan janganlah kamu Ama bagus, fain asyadul hadith kitab Allah, wa khairul hadi hadi Muhammadin, sallallahu alaihi waala alihi wa ashabhi, wassalam, wshir alamurin, mhdasatuh, wa kula mhdasat bid'ah, wa kula bid'ah zulala, wa Ikhwati fillah, wa wa'iyyakum Para pendengar Radio Roja Bandung Di mana saja anda berada Alhamdulillah pagi hari ini Kita bisa berjumpa sekalipun di udara Untuk melanjutkan kajian Yang sudah kita mulai sejak hari Jumat yang lalu atau hari Selasa yang lalu Sebagai mukaddimah Lalu hari Jumatnya Kita juga memulai kajian Dengan membahas tentang Fiqih Toharah Yang dimulai dari air Dan sekarang ketiga kalinya Alhamdulillah Allah kembali Mempertemukan kita Lagi di kesempatan hari ini pada hari Jumat, saya mohon maaf Telah menyampaikan hari Selasa pagi ini Saya tidak bisa mengisi Tapi ternyata kenyataannya mengisi secara mendadak Karena biasanya hari Selasa kedua Saya ada jadwal di Cibubur, Jakarta Sehingga ba'da sholat subuh langsung berangkat Tapi, qadarullah wa masyafa'al Ada uzur yang menyebabkan acara Selasa kedua di Cibubur itu tidak bisa saya hadiri sehingga saya manfaatkan sekarang ini untuk mengisi di Radio Roja Bandung. Kita akan melanjutkan materi tentang air yang sudah kita mulai pada hari Jumat yang lalu. Kalau Jumat yang lalu kita sudah membahas satu hadis Tentang status hukum air laut Yang kesimpulannya air laut itu Adalah suci Dan juga halal Seluruh bangkai yang ada di dalamnya Artinya bangkai-bangkai binatang Yang hanya hidup di lautan Sekalipun Jenis binatang yang dianggap halal ini diikhtilafkan oleh para ulama. Seperti Imam Abu Hanifah menyatakan yang halal itu bukan seluruh hewan laut akan tapi hanya jenis-jenis ikan dengan beragam jenisnya. Adapun hewan-hewan lain yang bentuknya seperti binatang-binatang darat seperti umpamanya anjing laut, babi laut, gajah laut atau yang menyerupai binatang-binatang darat kalau dia mati menjadi bangkai di lautan kata Imam Abu Hanifah maka itu tidaklah hala haram tetap ini pendapat beliau. Adapun Menurut pendapat Imam Ahmad Dari madhabnya yang masyhur, Beliau menyatakan halalnya Hewan-hewan laut seluruhnya Kecuali hewan-hewan laut Seperti umpamanya ular Atau umpamanya e, katak laut Kalau itu ada Atau semua yang dianggap Mustahbasat atau <tuh> dianggap jijik seperti cacing-cacing lautnya Atau yang memiliki taring atau kuku sebagai eh, senjata utama untuk membunuh mangsanya Maka kata Imam Ahmad itu tidak boleh alias haram bangkai yang ada di dalamnya Adapun dua imam yang lainnya Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan seluruh binatang-binatang laut itu bangkainya halal tanpa ada kekecualian berdasarkan hadis yang umum ini. Seperti itulah perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang halal haramnya bangkai binatang laut. Itu hadis sudah kita bahas pada Jumat yang lalu. Masih berkaitan dengan masalah status hukum air Sebuah hadis yang diterima dari Abu Sa'in Al-Khudri radhiyallahu anhu Dia berkata bahawa Rasul S.A.W wa bersabda Innal ma'atahurun la yunajjisuhu syai'un Akhrajahu thalathah wa subhahahu ahmad kata rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya air itu suci dia tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun hadis ini dikeluarkan oleh tiga imam dan disahihkan oleh imam ahmad imam abu daud Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i tiga imam itu meriwayatkan hadis ini di dalam kitab-kitabnya Imam Abu Dawud dalam sunannya Tirmizi juga dalam sunannya juga dalam Imam An-Nasa'i dalam sunannya dan status hadis ini oleh Imam Ahmad disahihkan di dalam kitab At-Talqisul Habir Hadis ini tidak hanya disohikan oleh Imam Ahmad semata-mata Tapi juga oleh Yahya bin Ma'in dan juga oleh Al-Imam Ibn Hazm Rahimahumallahu ta'ala Berkata Syekh Al-Albani Rahimahullah Rijalu Isnadihi Rijalu Sayykhain Ghaira Ubaidillah bin Rafi, fakal Al Bukhari majhul al Hal. Rijal sanad hadis ini adalah rijal Bukhari dan Muslim. Kecuali ada seorang rawi yang tidak dipakai oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim yang namanya Ubaidillah bin Rafi yang kata Imam Bukhari hadis ini eh, si Abu Ubaidillah bin Rafi ini keadaannya majhul alias tidak diketahui akan tetapi hadis ini masyhur dan makbul di kalangan para ulama berkata Syekh Siddiq Hasan Khan qamatil hujjah bitashhihi abi tashhihi man sahahu minal a'immah telah tegak hujjah tentang kesohihan hadis ini dengan pensohihan imam-imam ahli hadis yang mensohihkannya. Di antara imam-imam ahli hadis yang mensohihkan hadis ini adalah Imam ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Imam ibnu Khuzaimah, termasuk Syakul Islam, Ibn Taymiyah, Rahimahullahu Ta'ala. Sehingga hadis ini merupakan hadis yang makbul atau diterima di kalangan para ulama. Ketika menjelaskan hadis ini, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa innal ma' thahurun sesungguhnya air itu suci. Yang dimaksud air ini. di sini adalah segala macam jenis air dari manapun sumbernya Baik dia itu sumbernya dari langit berupa hujan Ataupun umpamanya Air yang ada di danau, di sungai, di sumur Yang keluar dari batu, mata air, dan yang sejenisnya Seluruh jenis air Ini tohur Makna tohur Tohir Wa mutohhir Dia suci dan mensucikan Di airnya itu sendiri suci Dan bisa dipakai untuk bersuci Bisa dipakai untuk mandi Untuk berwudu Untuk membersihkan barang-barang kotor Termasuk badan ataupun pakaian Dan Air dengan status yang suci seperti tadi tidak bisa dinajiskan oleh sesu sesuatu pun Kalimat sesuatu pun Syai'un dalam bahasa Arab Disebut Nakirah fi syaqin nafi Yufidul umum Syai'un itu nakirah Bukan ma'rifat Karena tidak ada tanda-tanda ma'rifat Di dalam lafaz syai'un tidak ada alif lam Tidak diidofatkan Dia bukan domir dan seterusnya Dia Isim bohir yang memakai Tanwin sehingga disebut Nakiro Fisyaqin nafi Nakiro ini berada dalam Konteks kalimat nafi Nafi itu negatif Mengandung Kata-kata tidak la Layunajisuhu Syai'un tidak bisa dinajiskan dengan sesuatu pun. Adanya kata-kata la la yunajisuhushayun. Ada kata la di sini menunjukkan kalimat itu kalimat nafi. Nafi itu negatif. Karena mengandung kata-kata tidak la. Nah. Nakiroh dalam konteks kalimat nafi Maknanya umum Sesuatu pun di sini maknanya umum Apapun Tidak Ditentukan Baik Bendanya ataupun statusnya Baik sesuatu Yang masuk ke dalam air itu Adalah sesuatu yang suci Ataupun sesuatu yang najis Umpamanya ke dalam air tersebut dimasukkan benda lain yang suci umpamanya ke dalam kolam kita masukkan sebongkah batu atau umpamanya kita lemparkan umpamanya uh, sebuah uh, pohon yang tumbang atau umpamanya ke kolam tersebut ada kambing atau uh, kebo yang masuk ke sana maka itu semua barang-barang atau benda-benda yang suci maka tidak membuat si air di dalam kolam itu menjadi najis bahkan syaiun tersebut termasuk apabila najis itu masuk ke dalam kolam tersebut maka air kolamnya tetap suci tidak berubah menjadi najis sekalipun umpamanya ada orang yang buang air besar di sana atau kencing di sana Maka status air di dalam kolam itu tidak najis karena hal tersebut Ini makna syai'un Nah, akan tetapi Ijma menyatakan Apabila najis yang masuk ke dalam air kolam tersebut Merubah salah satu di antara tiga sifatnya Maka barulah si air kolam tersebut berubah menjadi najis Berdasarkan ijma Umpamanya ada satu kolam yang ukurannya tidak begitu besar Sekitar umpamanya 2 kali 2 meter dengan kedalaman juga 2 meter Umpamanya ya Kalau umpamanya ada orang anak kecil yang kencing di sana Air kencing itu tidak merubah Air di dalam kolam tersebut baik warnanya, rasanya ataupun baunya tetap aja bau kolam bau air seperti biasa tidak berubah maka air kolam tersebut tetap suci. Akan tetapi apabila ada umpamanya e, mobil tangki tinjak yang sudah nyedot tinjak dari puluhan rumah dan tangki itu umpamanya penuh. Lalu dibuang ke kolam tersebut Yang menyebabkan Berubahlah baik warna Bau ataupun rasa dari air kolam tersebut Maka Ijma menyatakan Air itu berubah menjadi najis Berdasarkan hal tersebut Maka Yang dimaksud dengan Air itu suci Dan tidak bisa Dinajiskan oleh sesuatu pun Ini masih umum Tapi ditaksis Dikoyid Dibatasi keumumannya dengan adanya ijma Kecuali apabila Sifat air tersebut berubah Baik warnanya, baunya, ataupun rasanya Barulah itu menjadi berubah najis dari hadis yang barusan para ulama menjelaskan ada banyak Faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Pertama seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fi hadzal hadits mina thawaid anal ma'a tahurun mutahhirun min kulli najasatin sawa'un kanat najasah mughalladhah kanajasatil kalb aw mukhaffafah kana jasadus sabi alladhi lam yaqulir ta'am aw bainadhalik wa sawa'un kanat taharatu taharatu hadas aw taharatul khubus falma yu tahiruha pertama hadis ini menjelaskan bahawa air itu suci dan bisa mensucikan suci dari apa suci dari najis yang masuk ke dalamnya Baik najisnya itu najis mughalabah Seperti jilatan anjing Umpamanya dalam kolam Ke kolam itu umpamanya Ada anjing kehausan Lalu minum Di tepi kolam itu Menjilati air kolam tersebut Mulut anjing itu Najisnya mughalabah Mughalabah itu sangat-sangat-sangat berat Yang dimaksud sangat berat itu Dari sisi cara mensucikannya harus tujuh kali dan salah satu di antara tujuh cucian cara membersihkan dari jilatan anjing itu harus dicampur dengan tanah. Itu mughalabah. Ataupun najisnya najis mukhaffafah. Mukhaffafah itu yang teringan. Seperti najis air kencing anak laki-laki yang belum makan ataupun belum minum hanya sebatas asik saja belum diberikan makanan-makanan tambahan apapun najisnya tetap najis tapi mukhaffafah ringan yang dimaksud ringan itu dari segi cara membersihkannya dengan diciprati tapi baik yang mughalladhah ataupun yang mukhaffafah sama dalam hal menyebabkan tidak sahnya sholat Kalau kedua najis ini terbawa Umpamanya baju kita dijilat anjing Kemudian tidak kita cuci Lalu dibawa sholat Tidak sah sholat kita Atau umpamanya Baju kita terompoli oleh anak Yang masih Mengkonsumsi asik saja Baru sebulan, dua bulan Usianya umpamanya Kencing ke baju kita Tidak kita ciprati Dengan air lalu kita bawa Solat, tetap tidak sah solatnya Jadi baik ha, e, Najis buhulladah Atau mukhafafah Atau yang pertengahan Maka Air yang tercampuri oleh najis tersebut Tetap tidak najis Tidak berubah Dijilat anjing tidak berubah Dikencingi oleh anak, anak kecil Bayi yang baru sebulan dua bulan Tidak berubah Ataupun yang pertengahan Seperti dikencingi oleh orang dewasa umpamanya Tetap suci Badan bisa dipakai untuk bersuci Baik bersuci dari hadas Ataupun bersuci dari najis Bersuci dari hadas Contohnya umpamanya dengan cara Berwudu ataupun mandi Ataupun bersuci dari Najis Umpamanya badan kita Atau pakaian kita terkena najis Maka kita cuci Dengan air tersebut Maka Itu bisa mensucikan Ini yang pertama Kedua Wa min fawa'idhi hadal hadith Annal asra fil ma'i at-tuhara Liqaulihi innal ma'at-tuhurun Walaupun ini, fikirkanlah, jika air itu suci, maka air itu suci. Jika air itu najis, maka air itu najis. Jika air itu najis, maka air itu najis. Jika air itu najis, maka air itu najis. Jika air itu najis, air itu najis. Berdasarkan hal itu apabila kita suatu saat ragu-ragu ketika menemukan air apakah air ini suci ataupun najis? Karena umpamanya kita menemukan ada sebuah genangan air di suatu jalan yang banyak disuka dipakai lalu lalang orang. Walaupun orang yang lewat ke sana jarang ada genangan air yang cukup banyak Kita mau berwudhu Tapi kita ragu Pernah adakah umpamanya orang yang Kencing di genangan air tersebut Atau Pernahkah umpamanya ada anjing yang berendam di genangan yang sedikit tersebut umpamanya? Kita ragu Tidak pasti Mungkin ada mungkin tidak Maka kembali ke hukum asal bahwa air itu tetap dianggap suci. Jadi apabila kita tidak mengetahui secara pasti apakah itu terkena najis atau tidak, maka kembali ke hukum asal sebelum keraguan itu datang. Hukum asal setiap air adalah suci, maka boleh kita minum air itu boleh kita pakai wudu boleh kita pakai mandi boleh juga kita pakai membersihkan najis yang mungkin nempel di badan kita dan seterusnya. Ini yang kedua. Ketiga, annal ma'a idza taghayyara idza taghayyara bi tahirin fa innahu tahurun liqawlihi la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya, air apabila sifatnya berubah Karena benda suci yang masuk ke dalam air itu Sekalipun berubah, tapi yang merubahnya itu adalah benda suci Maka air itu tetap suci Berdasarkan hadis layu najisuhu syai'un. Air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Jadi kalau wadah air berubah warnanya. Karena sebab-sebab barang suci yang masuk ke dalamnya. Lalu berubah warnanya, baunya dan rasanya. Air itu tetap suci. Seperti umpama seember air kemudian kita masukkan benda suci ke dalamnya seperti umpama sabun. Berubahlah warnanya, rasanya, rasanya dan juga baunya. Atau daun-daunan. Sabun adalah suci. Daun-daunan juga suci umpama. Umpama daun sirih. Kita masukkan ke seember air yang panas. Berubahlah air tersebut warnanya, baunanya dan juga rasanya. Karena daun itu suci, maka air yang termasuki daun tersebut tetap suci. Dan tidak berubah menjadi najis berdasarkan hadis ini. Layu najisuhusya'un. Air suci tersebut tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun. Inilah faidah yang ketiga. keempat toharotul me'ad. إذا غمس الإنسان يده فيه بعد قيامه من نوم الليل مع أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل إذا قام من النوم من الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا لكن رسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الماء يتنجس وإنما نهى عن الغمس فقط Walaupun dia tidak mengatakan bahawa dia telah mengucapkan kata-kata yang tidak sah, tetapi dia telah mengucapkan kata-kata yang sah. Kata Sheikh Al Uthaimin, sesungguhnya kesucian air tetap suci apabila seseorang setelah dia bangun tidur malam hari. Tangannya dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu. Idahs Ta'khuha Dukum Minan Minan Naum, Falayak Misannayadahu, Hatta Yak Silahathalathan. Apabila salah seorang di antara kamu baru bangun tidur malam hari, janganlah dia itu memasukkan tangannya ke dalam air yang ada dalam bejana sebelum mencuci dulu tiga kali cuci dulu tiga kali hadis tentang masalah ini sahih diliwatkan oleh imam muslim dalam kitab sahih muslim yang menunjukkan bahwa tidak boleh setelah bangun tidur kita itu langsung memasukkan tangan kita ke dalam air yang ada dalam bejana karena kata Nabi S.W.T. kamu tidak tahu di mana kamu meletakkan tanganmu ketika tidur jadi tidak boleh nah ada larangan seperti itu tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwa air itu berubah menjadi najis tidak Nabi saw hanya melarang orang itu mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana yang berisi air. Hanya melarang itu saja. Maka apabila beliau tidak mengatakan bahwa itu najis, masuklah hukum air yang sudah dicelupi kedua tangan kita itu ke dalam keumuman hadis ini bahwa. Air itu tetap suci, tetap di dalam keadaan hukum suci seperti sebelumnya. Inilah faidah keempat. Kelima, Jawazu Takhsis sunnati Bil Ijma. Liqaulihi la yunajisuhu Shayun. Kurna, inna hada maqsusun bil Ijma. لان الماء اذا تغير بالنجاسه فانه يكون نجسا على ان هذا التخصيص قد يعارض في كونه ثابتا بالاجماع لانه هناك نصوص تمي الى ان ما تغير بالنجاسه فهو نجس كما سنذكره ان شاء الله فيما بعد Poin yang keempat, yang kelima sebagai faedah dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan dibolehkannya menghususkan hukum yang umum yang ditetapkan oleh hadis dihususkan oleh ijma, boleh. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Dikatakan layu najisuhu syayun Ini bersifat umum Air itu suci dan tidak bisa dinajiskan Oleh apapun Yang dimaksud apapun itu Termasuk oleh najis sendiri Sudah mutlak Di hadis ini umum Baik warna rasa dan Baunya berubah ataupun tidak Di dalam hadis ini umum Tidak dijelaskan Tapi Ijba menyatakan Kecuali apabila Si sifat air itu berubah, salah satu di antara tiga sifatnya warnanya, rasanya dan baunya. Maka berubahlah air itu menjadi najis, yang menunjukkan ijma ulama ini boleh dipakai sebagai dalil yang menghususkan keumuman hukum yang dijelaskan di dalam hadis tadi, sebagaimana. Hadis yang menjelaskan masalah itu nanti akan dibahas setelah ini Berdasarkan hal itulah Maka ijma' ulama bisa menjadi dalil Yang menghususkan keumuman yang ditetapkan dalam suatu hadis Hadis yang menyatakan bahwa Kalau salah satu di antara tiga sifat air itu berubah maka menjadi najislah dia. Adalah sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a La yunajjisuhu shay'un Illa ma ghalab ala riihihi wa ta'amihi wa lawnihi Akhrajahu Ibn Majah Wa zha'afahu Abu Hatim Walilbayhaqi al-ma'u tawurun Illa in tagayyara riuhuhu au ta'amuhu au lawnuhu binajasatin Tahduthu fihi Berkata Rasul Sallallahu alaihi Wa alihi wasallam Sesungguhnya air Tidak bisa dinajiskan Oleh sesuatu pun Kecuali Apabila sesuatu tersebut Merubah baunya Rasanya Ataupun warnanya. Hadis ini. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah. Dan diaduifkan oleh Imam Abu Hatim. Di dalam riwayat Imam Al-Bayhaqi disebutkan. Air adalah suci. Kecuali. Apabila. Berubah baunya, rasanya ataupun warnanya dengan najis yang masuk ke dalamnya. Sebenarnya hadis yang awal hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah bahwa air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun kecuali apabila berubah Aa, baunya, rasanya ataupun warnanya Hadis ini Kata Imam An-Nawawi Ittafaqal muhadithuna ala tad'ifihi Lianna fi isnadihi Rashidin bin Sa'ad Muttafaqun ala dha'fihi Wanakala ibnu Hibban di sohihi al ijma al amali bermaknahu. Para ahli hadis telah sepakat tentang pentolivan hadis ini. Karena dalam salat sanalj ada rawi namanya Rasdin bin Saad dia ini disepakati kedolivannya. Tapi Imam ibnu Hibban dalam kitab sohihnya mengutip adanya ijma tentang bolehnya mengamalkan isi hadis ini. Berkata Siddiq Hasan Khan Para ulama sepakat Tentang pendo'ifan hadis ini Akan tetapi Terdapat ijma Tentang kebenaran isinya Hadis ini Di dalam Kitab Al Ilal Imam Ibnu Hat, Hatim menyatakan bahwa hadis ini termasuk hadis yang doif karena adanya rawi yang disepakati ke doifannya tadi. Tapi sekalipun hadis tersebut doif, tetapi isinya diterima oleh para ulama. Berkata Syekh Muhammad Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Ketika menjelaskan hadis ini Kata beliau Di dalam kitab Syarah Riyadul Solihin Ketika menjelaskan khusus masalah yang berkaitan dengan hadis ini, beliau menyatakan bahawa hadis ini dikeluarkan Imam Ibn Majah, Imam Ibn Abi Hatim dalam kitab al Ilal menyatakan Yusiluhu Rashidin bin Sa'ad Yaqulu an abi umamah anil nabi Sallallahu Alaihi s.a.w. warashid laisa biqawi wassuhih mursa Bahwa Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Illal menyatakan Hadis ini sebenarnya mursal Mursal itu artinya salah satu rawi Di awal di akhir rawi terputus Tapi hadis ini diwasalkan oleh Raslin bin Sa'ad Dengan mengatakan bahwa ini diterima dari Uabi Umamah Akan tapi orang ini tidaklah sohih Yang benar hadis ini tetap mursal tapi sekali lagi Sekalipun hadis ini Do'if dan mursal Tapi isinya Bisa dipakai Karena tertunjang Pertama oleh adanya hadis lain Yang semakna dengan ini Yang kedua adanya Ijma' para ulama Membatasi berubahnya Sesuatu air Atau uh, Termasuki oleh najis Yang apabila berubah Maka menjadi berubahlah status hukum air tersebut Dari hadis ini Ada beberapa fa'idah Yang dijelaskan oleh para ulama Pertama Nabi SAW menyatakan Innal ma'ala yunajjisuhu syai'un Sesungguhnya air itu Tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun Maknanya Hukum asal hadiah, ha, Hukum asal dari air itu tetap suci Illa ma ghalaba Alarihi wa tomih wa launihi Kecuali Apabila Ghalaba Makna ghalaba Taghayyal ma'ubihi Yaitu, air berubah karena sesuatu yang memasukinya Sebab air itu tidak akan mungkin bisa berubah Baik rasanya, warnanya, ataupun baunya apabila tidak termasuki apapun Kalau dia berubah salah satu dari sifatnya, diyakini. Air itu termasuki oleh sesuatu yang bisa merubahnya Baik yang merubahnya tersebut adalah daun-daunan Ataupun tanah Ataupun umpamanya kotoran Ataupun yang lain-lainnya Pokoknya barulah bisa berubah karena adanya benda lain yang memasukinya Ada beberapa faidah. Pertama, yadurul haditsani ala anal asraf fil mayyadhhur fala yunajjisuhu syai'un. Dua hadis barusan menunjukkan hukum asal air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh satu pun. Kedua, yuqayyidu hadza yuqayyidu hadza itlaq bima idza laqadtsun najasah Fahararihuha atau tamuha atau warna fihi, fa innaa tenjisuh kallal maa'u atau kathra. Tapi hukum mutlak suctinya air tadi dibatasi dengan batasan apabila air itu termasuki najis, lalu najis itu mendominasi. Fisik air itu dari segi baunya, rasanya, ataupun warnanya Maka berubahlah air itu menjadi najis Baik air itu sedikit ataupun banyak Umpamanya air itu banyak Satu kolam besar umpamanya ya Seperti kolam yang terdapat di kolam-kolam renang Banyak itu tapi kalau masuk najis ke sana dalam jumlah yang juga sangat besar umpamanya sepuluh tangki tinja umpamanya ya dijemurin ke sana ke kolam renang itu sehingga berubah baunya rasanya dan juga warnanya warnanya jadi kuning baunya juga jadi menyengat rasanya juga berubahlah tidak seperti rasa air maka walaupun banyak tapi karena sudah berubah salah satu di antara tiga sifat yang tadi disebutkan karena kemasukan najis berubahlah air tersebut menjadi najis ketiga alladhi yuqaidu hadal itlaq wa ijma'ul ummah 'ala anna al-ma'a al-mutaghayyir bin najasati Najasun sawa'un kana khalilan au kathira Ada pun Yang membatasi hukum mutlaknya Sucinya air tadi Dibatasi menjadi najis Kalau berubah Pembatasnya itu adalah ijma ummat Yang menyatakan bahwa air Yang berubah Karena kemasukan najis Air itu pun menjadi najis Baik air itu sedikit ataupun banyak disebut dibatasi oleh ijma umat karena sekalipun ada hadis yang menjelaskan masalah itu tetapi hadis itu dhaif alias lemah seperti yang sudah kita jelaskan tadi akan tapi makna yang terkandung dalam hadis itu menjadi ijma di kalangan ulama tentang benarnya hal tersebut dan dijadikan sebagai batasan Oleh karena itu, para ulama tidak mengatakan bahwa hadis mutlaknya, suci-nya air Itu dibatasi oleh hadis ini, enggak, karena hadis ini ta'if Tapi dibatasinya oleh ijma para ulama Berkata al-imam ibnul mundhir rahimahullah Kata beliau, ajma'ul al ulama'u'alaa'ana al-maal al-kulil wal-kathir, jika waktu dihnya najis, faghairatlahu ta'man atau warna atau riha, fahu najis. Para ulama telah ajma' bahawa air baik sedikit ataupun banyak, apabila ke dalamnya kemasukan najis, lalu berubahlah. Air tersebut karena najis itu baik rasanya, warnanya, ataupun baunya. Maka berubahlah air itu menjadi najis pula. Berkata al-imam ibnul mulaqin rahimahullah. Beliau menyatakan. Fatalakhasa annal istifna'al madhkur da'ifun. Fatayyin al-ihatijah bil-izma, kama kata al-Safi'iy wal-Baihaqi'iyu wa غيرهما. Kata Imam Ibnul Mulakin maka kesimpulannya dari pembahasan ini pengecualian yang terdapat dalam hadis tadi doif tidak bisa dipakai, tapi sudah jelas nyata dijadikannya sebagai hujjah Karena adanya ijma Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i Juga Imam Al-Bayhaqi Juga dengan yang lain-lainnya Berkata Syekhul Islam Ibn Ta'imiyah rahimahullah Kata beliau Ma ajma' alaihi al-muslimuna Fa'innahu yakunu mansuusan alaihi Walana'lamu mas'alatan wahidatan Ajma' al-Muslimun an-nahul an Kata Syekhul Islam, apa yang diijma'i oleh kaum Muslimin maka hal itu termasuk hal yang dianggap ada nasnya tentang masalah itu. Dan kita tidak mengetahui ada satu masalah saja yang diijma'i oleh kaum Muslimin tapi tidak ada nasnya di dalamnya. Tidak ada. Jadi semua hal, semua perkara yang diijmai oleh kaum muslimin, maka pasti ada nas yang mendukung tentang masalah tersebut. Berdasarkan hal itulah maka berubahnya air yang tadinya suci menjadi najis karena berubahnya salah satu di antara tiga sifat tadi itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi ijma' di kalangan para ulama sehingga hukumnya wajib untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu kalau ditanyakan umpamanya boleh enggak kita membasuh tangan kita atau kaki kita atau mungkin saja pakaian kita di sebuah kolam yang di kolam itu Suka kadang-kadang dipakai untuk buang air kecil atau bahkan buang air besar Akan tetapi air kencing dan kotoran manusia yang dimasukkan ke dalam kolam tersebut Umpamanya tidak merubah sifat air secara keseluruhan Baik warnanya, rasanya ataupun baunya Maka berarti air itu tetap suci dan masih boleh dipakai Baik untuk berwudu, mandi Ataupun mencuci barang-barang Yang ingin kita cuci Nah, lalu Timbul pertanyaan Bagaimana Apabila Ada air Yang suci Tapi sedikit Kemudian Dimasuki oleh barang suci Yang tidak najis Sehingga berubah warnanya, rasanya Dan juga baunya Tadi sudah kita katakan itu tetap suci Karena barang yang masuknya suci Barang yang masuknya suci, airnya suci Kalau bercampur tetap dia di dalam kesuciannya Sebagai contoh umpamanya kita bikin air teh di dalam gelas, air susu, atau air e, kopi, atau sirup, atau umpamanya e, dengan madu, dan seterusnya. Berubah rasanya, baunya, dan juga warnanya. Maka tetap itu suci dan boleh untuk kita minum. Boleh untuk kita pakai umpamanya untuk membersihkan dari najis umpamanya. Apabila ke dalam tangan kita umpamanya terkena najis, terompoli oleh anak umpamanya terus tidak ada air yang bersih yang ada di sana yang ada cuma air teh umpamanya boleh air teh tersebut kita pakai untuk membersihkan najis tersebut dan dengan hilangnya sifat yang terkandung dalam najis tersebut hilang pula najisnya Bendanya sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, warnanya juga sudah tidak ada, rasanya juga sudah tidak ada. Maka berarti sudah hilang benar-benar najis tersebut dari tangan kita, walaupun dicucinya oleh air teh seperti itu. Demikianlah para pendengar radio Rojak di mana saja anda berada. Kita sudah mengupas salah satu kaidah yang diambil dari hadis bahwa air itu tetap suci kecuali kalau ada perubahan yang terjadi setelah kemasukan najis barulah air itu berubah menjadi najis. Untuk penjelasan pagi hari ini saya pikir cukup sampai di sini saja dulu. Nah, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab apabila ada pertanyaan dari para pendengar radioja Dipersilahkan untuk dikirimkan melalui SMS ke nomor yang disebutkan oleh Akhi Farid tadi Untuk mengatur lalu lintas tanya jawab ini Saya serahkan kembali kepada Akhi Farid Alhamdulillah Fadol